Mana dulu teriakannya Wonosari, Gunung Ketol? Di Fasol Musical Skill Satellite Solution for Audio Video Gong Musik -A, A. Dibaca! Panggil sama-sama! Vájá! I'm not your Titulky